Pak Billy, selamat pagi, s i l a k a n Bapak Ya itu semua aturannya mesti jelas, jangan abu-abu Masalahnya nih peraturan ini kadang-kadang dibuat tuh orang imigrasi ya Itu udah terkenal tuh, a d u h bener-bener suka cari gara-gara gitu loh yang a g Karena yang aturannya tuh kadang-kadang abu-abu Karena s a y juga p e r t a n y a kan, kalau ada kops diplomatik, para pejabat, apakah diperiksa juga? i Terus yang para pilot, slow w e a t h e s t u a p a diperiksa juga? Sebenarnya p e r a t u r a n ini sih gak aneh ya, kalau di Australia itu tuh 900 dolar batasnya gitu loh Dan mereka juga masih melihat kuantitinya ini apa, komersial kuantiti atau personal i u s Kalau personal i u s saya kira gak bisa dipajakin Cuma orang sini t u h dibikin p e r a t u r a n ini, ntar d i m a c a m m a c a m lah Wain harga cuma 20 dolar, pajaknya 2 juta Nah kalau dia mau jelas, tulis semua di internet syaratnya gimana, harganya gimana, cukainya berapa Itu mesti jelas semua, nah oke、okay、lah kita mainkan Kita juga bayar gitu loh Tapi kalau yang kayak begini mereka pasti cari gara-gara Saya rasa masih ada KPK disana itu nongkrong gitu Terima kasih Ya terima kasih Pak b i l l y Pak Harko Selamat pagi. pagi Ya ini sebenarnya memang、uh, Di negeri kita ini, ini kan sudah terkenal Kalau bikin peraturan kan terburu-buru Ya kan Ya bagaimana p u n juga kita harus menyambut baik kan Pemerintah sebenarnya sih、uh, ini peraturan sih cukup bagus Cuman ya balik lagi Harus benar-benar dikaji pelaksanannya seperti apa Bagaimana nanti dengan udekit negara kita kan sudah terkenal korup dan sudah nyata n a t e korup apakah nanti nggak dimanfaatkan oleh bukan oknum lagi, ada orang-orang imigrasi itu semua kan dengan antrian yang panjang kemudian、eh, apa namanya,、eh, a p jadi mencari-cari mencari, mencari kesalahan gara-gara itu kan menjadi tambah ruwet itu masalahnya ya balik lagi lah ke pemerintah mau diapain dah itu、eh, apa namanya negara ini mas a s i Terima kasih kembali. Pak Harko dan Pak Coki Selamat pagi Pak Halo selamat pagi Ya s i l a k a n Ini pejabat kita yang berwenang di sana ini Mungkin setiap hari itu h、uh, Sibuk b e r k r e a t i v i t a s untuk mencari sumber-sumber income-income baru Padahal yang bocor-bocor ini tidak di tambal-tambal.、Uh, jadi, sebetulnya kalau daripada mencari、uh, k r e a t i v i t a s inkan-inkan baru yang bocor ini ditambal-tambal itu akan, income-nya akan tetap lebih besar kalau pada negara. Dan seperti peraturan-peraturan baru ini nanti seperti bapak-bapak sebelum ini, ini akan jadi、uh, ajang untuk mencari bahan-bahan korupsi-korupsi lainnya. Jadi, ya, mesti ngaca dulu lah kita tambal kebocorannya dulu lah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Wahyu, selamat pagi. Bapak Waluyo, Bu. Pak Waluyo, mohon maaf silakan bapak.、Uh, ya, kalau komentar saya karena pemerintah、uh, gimana ya, keretnya a n h a t e k a n l a h recaian dicari-cari sedikit pajak, sedikit pajak. Saya、uh, hitung di DO lah, lima ratus pun d i b u n g u t sama dia. Tetapi kalau saya lihat di berita-berita、uh, dari tahun 2004 sampai dengan 2010 bahwa、uh, kelebihan anggaran kita adalah 240,6 triliun. 240,6 triliun bukan yang ya sedikit, maksud saya nih itu aja gitu, yang dimanfaatkan dulu jangan sedikit pajak, sedikit pajak tapi retihan dicari gitu setelah ngumpul, dipoya-poya gitu n gak g adil, terima kasih terima kasih kembali Pak Budiman, selamat pagi selamat Pak Ibu s i l a k a n ya itu berangkanya mungkin bisa dibesarkan mengetik semua kritikan itu semua bidang dikritik memang ya, kita tidak perlu bersepakat フリーフレッドに入ってくる。 Saya rasa di seluruh euro juga udah n gak g ada yang gitu-gituan. Bayangkan itu kan untuk kebanyakan buat oleh-oleh. Emang orang bisa beli dalam jumlah banyak buat dagang. Jadi sebenarnya gak relevan dengan adanya akta. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan Pak Dava, selamat pagi. Pagi. Dengan Pak Dava, betul ya. <laughs> Pak Davan. Jafar. Jafar, oke、okay, s i l a k a n Pak.、Uh, saya usul kalau boleh difasilitasi oleh Pak t m パジャバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティラバティバティ これトランでパートランはメキアンローパーや。 50 dolar dia, dia masuk Untuk yang membawa ole-ole Padahal dia tidak berpikir bahwa kita Yang sedang menarik wisatawan Masuk ke Indonesia ya kan? Ini aduh Negara susah benar-benar kata Pak itu Panjaitan, benar, Negara mafioso Benar, m a k a s i Ya Pak Gilbert, Pak Amran Selamat pagi Selamat pagi selamat ibu. Ibu. Ibu. Ya, Saya melihatnya memang ya, Lebih dikandungkan negatifnya ya, ya. Saya pikir mungkin para aparat pajak ini mungkin sudah、uh, mulai kehilangan ini kalian、uh, Lahan untuk dikorupsi sehingga m m e b u k a lahan korupsi baru gitu ya, ya, ya. Karena dengan pajak-pajak seperti ini sebenarnya akan mengurangi Yang pertama mengurangi、uh, wisatawan masuk ke Indonesia ya apalagi n i l a i i n i juga terlalu rendah gitu jadi saya pikir ya cobalah、uh, kalaupun berkreatif untuk mencari pemasukan yang lebih elegan lah yang lebih bernilai gitu ya jangan yang、uh, seperti yang b e c a r e b i h a n ini gitu ya kayaknya nilai k r e a t i v i t a s mereka enggak, enggak ada, enggak tinggi gitu loh makasih selamat siang Bapak Yohanes ya selamat siang Ibu komentar Anda ya saya sebenarnya kurang setuju ya kalau lebih banyak. apa dibawa di atas 250 dolar harus dikenai b i a y a masuk karena yang pertama di luar negeri itu 250 dolar itu beli apa sih sebenarnya gitu loh n gak g bisa beli apa-apa sebenarnya di Indonesia aja yang bisa beli banyak kan gitu nah, terus yang kedua yang namanya oleh-oleh itu kan bu、eh, sepanjang masih bisa di cover saya kira n g gak masalah dalam arti gini Uh, batasannya itu kalau saya sih menurut saya ya yang wajar itu ya minimal seribu dolar lah Karena kan orang keluar negeri juga n gak g tiap-tiap hari Kecuali kalau orang yang memang tiap-tiap hari keluar negeri ya boleh aja dikenain dia y a masuk Kenapa jadi orang yang mau Tapi kan biasanya orang kan harus ngumpulin d u i t b a n y a k dulu baru keluar negeri Jadi n、nah, gak g setiap, setiap saat gitu loh Nah itu perlu di, dinaikin lagi lah n a i k kira seperti itu Bu Ya baik terima kasih Bapak Yohanes Bapak Herawan selamat siang Uh, selamat pagi, terima kasih atas k e sempatannya. Saya juga tidak sependapat dengan keputusan daripada、uh, b i a dan j u g a i Dan b i a dan c u k a yang m e n g a t a k a n batas daripada biaya masuk itu harus di bawah 250 dolar.、Uh, penentuan titik potong itu dikorelasikan saja, diber, dikopulasi dengan nilai daripada、uh, rupiah kita, d a r a d dolar, d a r dolar. mengikuti negara lain, seperti Jepang contohnya, tapi tetap sekali lagi itu terlalu rendah dan yang sangat dikhawatirkan itu akhirnya menyuburkan kembali praktek-praktek pungutan -praktek liar di bandara itu、hmm. saja, terima kasih terima kasih Pak Erawan, Bapak Suherman selamat siang selamat siang Bu komentarnya、uh, sebenarnya itu nilainya 250 dolar memang terlalu サクバーンドバーンブーメン、ウーブンキューデもングタペスト、サクランカドワ、ウィトメモウ、ディザナ、サナファン、ウィディキンスペシャルモンキン。スペディザナ、サジャリ、コロシディザナ。ウィトマーウィトマーウィトメイゴ、マラキタ、マブリカノビスペディカラワキト、サイト、プラスペコロシディアスマン、ニュアニコバサー、パティ、マラカ、イダコロシディザナ。 Baik, terima kasih、ya. Pak Soeryaman. Pak Henry, selamat siang. s a n g saya mau nanyakan itu idenya siapa ya 250 untuk souvenir gitu?、Hmm. Halo? Ya. Itu idenya siapa 250 dolar untuk souvenir gitu yang harus kita bawa itu dikenakan biaya、hmm. masuk itu? Halo? Ya bu Pak, silahkan sampaikan komentar Anda, Pak.、Ah, kalau saya sih nggak setuju ya,、eh, setuju setuju aja itu di, dikenakan 250 dolar, ya. apalagi yang a u g g t a DPR kita dia bilang katanya keberatan. Emang dia suka keluar dia, keberatan. Sedangkan dia uangnya aja dari r a k y a t kan. Kalau bisa lebih kecil lagi. Karena banyak koruptor ini yang memanfaatkannya itu ya kembali lagi. Saya bilang nanti di lapangan itu banyak c e l a h c e l a h lagi. Jadi bahkan korupsi di Bia Cuka itu lebih subur lagi. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Leo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Jadi pagi saya telpon susah masuk ibu. Baik, saya mendengar tidak ada satupun yang mendukung. Itu sangat sangat keterlaluan ya pajak-pajak melulu. パンツのパンツのパンツのパンツのパンツのパンツのパンツのパン 私はあなたの会話をしていました。<Yep. S 1> アダダジャーダーダジャーダリスト、ヤカマリ、イスパベバス、イリアオンバランスとのメド、ヤヘネマアディア、アジャンウリフォール、アダメダメダメダメ、オリ d アワン、リアバイク。パディビューセラケンジャンセラケンバイ。 ngitungnya dia satu u satu US terus seribu jadi diganti dari dua ratus lima puluh seharusnya cuma seharusnya tiga ratus kalau tiga ratus kan sekitar tiga juta jadi ngitungnya begitu jadi harusnya itu tiga ratus karena US-nya kan sekarang sembilan ribu gitu loh satu satunya antisipasi masalah ya gini jangan ngasih oleh-oleh barang-barang berharga gitu jangan lho, kalau mau ngasih oleh-oleh barang berharga ya mungkin caranya lain gitu loh nggak tahu lewat titipan kilat kayak mage apa lah Itu, atau k a l a u b i s a ya itu aja, beli barang di dalam negeri lah itu loh Disini karena pemerintah n gak g punya dana Karena dananya itu terlalu banyak diambil oleh para duana itu Bia cukai dan p a b e a n serta pajak itu Jadi otomatis mereka mengambil tindakan baru Dimana tindakan itu malah dimanfaatkan oleh para aparat biat cukai dan pajak itu Saya mempunyai usulan bagaimana kalau Dewan Pajak dan Bia Cukai itu dihapus s aja diganti Departemen Keuangan jadi pajaknya langsung masuk ke negara bukan masuk ke kerojo-kerojo itu pegawai-pegawai pajak itu yang berusaha memerat para orang-orang yang datang dari luar negeri gitu terima kasih pak iya baik pak Alex s i l a k a n iya kalau menurut saya gini pak ini akal-akalan orang Bia Cukai ya pak s a y a dapat、uh, sampingan lagi sampingan yang lain gitu, pak. terima kasih pak Ya baik, terima kasih Pak Alex Pak Jimmy Ya, selamat siang Pak, siang, silakan, Pak. Begini, ini masalah Pak Bagaimana kalau kita Barang-barang、uh, yang kita bawa dari sini Lalu pulangnya itu dianggap beli dari sana Karena itu repot Pak Berarti nanti setiap berangkat Itu ada ribuan、uh, Ribuan penumpang harus m e n d a f t a r dulu Barang-barang bawaannya t e r u s nanti gimana, tidak ada uang rokok lah Atau nanti uang pungli lagi Supaya b e r e s jadi peluang-peluang untuk Uh, main mata lagi pak dan selalu kita lagi yang dirugikan.、Eh, terima kasih pak. Ya baik. Pak Rio. Ya, terima kasih d a r dua poin yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, ini k l a u negara tang erdi b t e r l i a t g l o Ya baik Pak Rio. Sepertinya terputus sinyalnya hilang pak ya. Pak Osman. y a menurut saya ini objekan baru ya buat petugas di lapangan y a mungkin t e m p a t mainan baru, mainan lama udah susah kali ya. トゥイマンキタンアレラミバニアカントゥイマスオクバネガラタピシルマニアジュババニアピアカヤギュスラカヤヤギトゥイヤジディトゥウォンラエトゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ�� Yeah, Ada dua poin Pak, yang pertama Saya mau mengacu kepada TNC Kita kan rendah ya Bagaimana mungkin orang kita yang jarang-jarang Keluar negeri begitu mau bawa oleh-oleh Dikasih b a t a s yang demikian rendah Dibandingkan dengan n e cara yang dengan TNC Tentu mengacu ke penghasilan yang lebih tinggi Itu sangat tidak fair Ini apalagi Soal Yang kedua, janganlah kita itu Hanya mengacu kepada pendapatan d a r i pendapatannya negara kita ini sedangkan pajak d e m i k i a n tinggi bisa diterus orang yang tidak bertanggung jawab. Nah kami kami ini yang sudah dibayar pajak malah mengurus f p t aja demikian rumit perhitungan dan segala macamnya. Terima kasih pak. Selamat sore Valio. k Selamat、nah, sore i Bu. Silakan Pak. Ya saya komentar saya saya usul kepada pemerintah ya dan hal ini Presiden、eh, membuat rekening apa membuat, membuat rekening kas negara aja d i pajak pajak di store rekening kas negara.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 Kita sudah kebanyakan pajak bayarnya. Terima kasih, gitu a、okay. j a k e b a n y a a n saya. Ya, Pak Rudi. Terima kasih, Bu. Silahkan, Pak Rudi. Kalau saya sih batasnya aja ya. Batas yang wajar aja. Kita sih mungkin si di atas ribu lah ya. Seribu sampai dua ribu baru wajar.、Hmm. Karena kalau kecil, pastikan kita nyelundup. Bukan nyelundup ya, m a k s u d n y a pasti dilanggar. Ada kans buat... Kerja sama lagi sama petugas, kalau udah kasih 2.000 deh paling pas, orang juga gak akan lebih-lebihan.、Hmm. Jadi kalau 2.000 bayar、gitu. di bawah 2.000 bebas, jangan sampai ada peluang buat petugasnya itu. Dia kan kalau kecil kan ada kans pasti orang le lewat semua tuh baca s g i t u makasih. Selamat sore Pak Yusus, selamat sore silakan p a k、uh, saya j a n i s e e r p i k i r ini. Penghasilan TKW, TKI n d o n e s i a itu berapa ya di luar negeri ya、hmm. Kalau mereka cuma 250 Kayaknya lebih loh anu,、uh, Untuk bisa boleh-oleh ya、hmm. Nah masa orang yang bisa melancong Pasti penghasilan atau Keuangannya jauh lebih besar dari Cuma 250 dolar Ya kayaknya memang、uh, Pemerintah atau negara ini Ingin memanfaatkan Untuk memeras pajak sebanyak-banyaknya Dari masyarakat やまさにかきがぎと、いとたらうさとあえってもらえたらしい。Hmm. Ya,